3m ど kita intro いまし u kita langsung saja review moodnya kita login ID oke sekedar informasi mood ini tersedia dua versi ya versi musiknya ada yang song original dan song DJ untuk item shop atau top up sudah saya cek dan bisa ya log item kirim sudah pernah saya coba juga dan hasilnya lancar juga untuk speeder kita langsung cek ya kita langsung masuk ke slotnya slot dofu docai terlebih dahulu Kita langsung ke slot p a p a p a r i informasi tambahan Put ini tidak s e b u a c i p i langsung Lari media file Tidak u s a ekstra Kita langsung tekan Langsung di i n s t a l d o n l o d Langsung mental ya、Oke. Kita masuk ke slot Panda ...nya. Kita langsung ke slot Dragon Spin sepuluh kali. <tuk> Sampai disini saja review m u o d n y a Terima kasih sudah menonton videonya Sampai akhir-akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh